Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa kullil hadasin abada adadani wa afdalihi Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa artalana abwaab rahmatik wa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 wa 'allimna min ladunka subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antar 'alimul hakim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam sunnahur rahmanur rahim alhamdulillahi rabbil alamin Wa unsidat li syah al-amid abil fathah al-busti rahimahullah. Dhul-aqli la yaslam min jahilin. Yasumuhu zulman wa'nata wa'nata. Fal yahtarissilma ala harbihi wa lialzamal insata insata. Dan kita masih di dalam fasal Babu Syafakoh wa Nasihah Ila Angal Kita masih menjelaskan tentang bab Mengasihi sesama Dan saling memberi nasihat Dan Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Busti Rahimullah, beliau membuat sebuah syair yang sangat indah dan bermakna. Zul-Aqli Layaslam Min Jahilin Orang yang mempunyai akal لا يَسْلَمْ مِنْ جَاهِلِينَ tidak akan selamat daripada orang yang bodoh. يَسْلُمُهُ دُلْمَنْ yang memaksanya untuk berbuat sesuatu yang menyulitkannya karena kedaliman orang yang bodoh itu. Wa'inatan dan yang meletakkannya dalam situasi yang tidak membuatnya senang. Faliyah tarisilmah ala harbih. Maka hendaknya orang yang berakal itu lebih memilih kedamaian, berdamai daripada memeranginya atau memusuhi orang yang bodoh itu. Wal yalzam al-insata danndaknya dia melazimi diam, tidak banyak berbicara. Insata Jika seumpama orang yang bodoh itu berteriak dan berbicara. Kita masih membahas tentang Bagaimana cara menghadapi perilaku Orang yang tidak baik kepada kita Dan semua yang disampaikan oleh para cendekiawan, Para orang-orang yang bijak semuanya itu Sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad SAW Yaitu yang tercantum dan terkandung dalam wasiat Nabi kepada sahabatnya Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayy alhasana tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan Jadi semua tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapan yang bijak semuanya bersumber daripada hadisnya Nabi yang artinya hendaknya engkau bertakwa dimanapun kalian berada dan bagaimanapun keadaanmu yang kedua hendaknya kalian membalas sebuah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya dan yang ketiga hendaknya kalian Berbudi, pekerti, atau berperilaku baik Kepada semua manusia Nah itu adalah Jima' khair Kesimpulan dari semua kebaikan Letaknya dalam tiga hal itu Cuma perinciannya sangat panjang Di antara perinciannya adalah Yang disebutkan oleh Penyair tadi Dimana katanya kalau ada orang yang bodoh berbicara lantang menghina dan mencela serta mencerca kamu hendaknya kamu diam karena biasanya orang yang baik itu tidak akan selamat daripada cercaan orang yang zalim yang tentunya tidak ada orang yang zalim orang yang berperilaku tidak baik. Orang yang jahat, orang yang buruk kelakuannya, kecuali karena kebodohannya. Kalau dia itu tahu, dengan hakikat apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia akan melakukannya. Makanya disebut orang bodoh. Jadi orang yang ahli maksiat itu, itu ada orang bodoh. Bahkan disebutkan lain, sifat yang melekat kepada orang yang, Kelakuannya tidak baik dan suka menjalimi orang itu dengan aladina, yadlimuna, amfusahum. Mereka adalah yang menjalimi dirinya sendiri. Atau dalam ungkapan lain dalam Al-Quran aladina asrofu ala amfusihim. Jadi mereka yang merelakan dirinya dalam kesengsaraan. Jadi sifat-sifat yang sama sekali tidak terpuji dan yang semu, semuanya itu karena kebodohan dia, kalau dia tahu dengan hakikat sesuatu sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW maka dia tidak akan melakukannya begitu pula kita sebagai sasaran daripada perilaku yang tidak baik itu, kita harus tahu maksud dan tujuan daripada perilaku yang tidak baik dari orang-orang bodoh itu Maksudnya apa? Tujuannya itu adalah ujian buat kita. Cobaan buat kita. Nanti kita tinggal lihat bagaimana reaksi kita terhadap perilaku yang tidak baik itu. Kalau reaksi kita menghadapinya dengan kebaikan, dengan sukarela, lapang dada, dan tidak terpaksa, maka itu menunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia dan yang terjadi kepadanya adalah untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah tapi kalau seumpama kita menghadapinya dengan penuh sambatan atau kita menghadapinya dengan reaksi membalas atau kita menghadapinya diam karena kita tidak mampu untuk menolaknya dan menyanggahnya serta menghadapinya diam akhirnya tapi setelah tidak ada di depannya dia ngomong sana ngomong sini fitnah sana fitnah sini yang berkaitan dengan orang yang melakukannya itu ah itu berarti pertanda bahwasanya dia bukan orang yang berakhlak yang baik dan juga pertanda bahwasanya yang terjadi kepada dirinya itu adalah akibat atau sebab daripada ulahnya sendiri karena dia itu adalah orang yang banyak dosa sehingga diampuni oleh Allah taala dosanya dengan ketidakenakan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang tidak akan atau tidak mengalami suatu kesulitan maupun kesengsaraan walaupun seperti kakinya tertembus oleh duri. Ataupun mengalami kesumpekan, mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, apapun itu, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dengannya, dosa-dosanya. Nah, jadi, dari sini kita mengerti, oh, ternyata apa yang terjadi itu sebenarnya bukan suatu yang buruk buat kita, tapi suatu yang baik. Nah, cuma, bagi mereka yang tidak mengetahui akan hakikat yang semacam ini seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia mengira bahwasanya ini adalah suatu tindakan yang harus dibalas dengan tindakan yang serupa kejahatan dibalas dengan kejahatan kebaikan dibalas dengan kebaikan tidak itu bukan standarisasi orang yang bertakwa Bukan standarisasi orang yang baik tidak, pakai. Tapi itu adalah orang yang tidak baik. Itu adalah sifat para munafik yang semacam itu. Nah, kenapa? Karena, karena hakikatnya sesuatu itu adalah yang terjadi semuanya dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia itu kalau disalahkan ya salah. Walaupun kita Terkadang kita harus menyalahkan manusia itu untuk mendidik. Tapi tidak menyalahkan secara 100%. Kenapa? Pada dasarnya, tidak ada ceritanya seorang manusia itu di antara kesenangannya dan kegemarannya dimarahi orang. Ada? Aku pengen ingin dimarahi orang suatu keinginan dan cita-cita itu tentunya tidak. Jadi artinya apa kalau seumpama ada seorang manusia yang kemudian terjerumus dalam sebuah kesulitan ataupun permasalahan, ah itu karena sesuatu yang tidak disengajanya. Karena setiap orang itu harapannya, keinginannya, cita-citanya Angan-angannya selalu terkait dengan yang enak-enak, yang dirasakan oleh hawa nafsu. Pengen disenangkan, pengen dipahagiakan, pengen dihormati, pengen dimuliakan, dan sebagainya. Nah, itu keinginan manusia. Nah, tapi kalau soal keinginan manusia, keinginan manusia tertentu itu misalnya, keinginannya itu adalah supaya dia itu dicela, dimaki, gak ada ceritanya itu. Gak ada. Walaupun orang soleh nggak suka digitukan cuma dia sabar saja. Nah, jadi maka dari itu kita harus sadar oh ternyata dia melakukannya itu karena terpaksa mungkin atau karena ketidaktahuannya dia atau karena dia itu tidak terdidik atau yang lainnya. Nah, tapi bagi kita yang sudah mengetahui seperti sekarang kita belajar bagaimana cara menyikapi yang semacam ini tentunya kita harus memakluminya. Tapi justru jadikan sebuah tantangan kepada kita untuk menjadikan sebab dan akibat yang baik kepada pelakunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebaik-baik tauladan bagi kita semuanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ketika menegur, menghardik sahabatnya yang salah, nyata-nyata salah, itu tidak langsung dihardik dan ditegor di depannya. Tapi dengan cara-cara singgungan saja. Sehingga disebutkan dalam hadisnya itu banyak kita dapatkan. Mabalu akwamin yu'zunani fi nasabi. Kenapa sih ada juga orang-orang yang mengganggu aku dalam nasabku. Dengan mengatakan bahwa saya nasabku itu tidak bermanfaat kepadaku. Nah itu kan ada hadis yang semacam itu. Ada hadis lainnya sebut kemabalu rijalin. Kenapa sih orang itu gini, gini, gini. Ha, gitu. Sebagaimana juga yang dijawabkan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Untuk menyinggung dirinya sebenarnya. Untuk menghimbau dan memotivasi dirinya. Dengan dia mengatakan, Ya Ibn Umar, La takun mistil fulan, Kan yagu mulail semata rokah. Wahai Ibn Umar, Tidaknya kamu itu jangan jadi seperti orang itu loh. Dulu dia suka bauan malam, Sekarang enggak lagi. Nah, gitu. Jadi sebutkan orang itu siapa. Bisa jadi orang itu enggak ada. Bisa jadi orang itu adalah Beliau sendiri, Ibn Umar. ini, Sahabat itu. Tapi dengan cara yang baik. Oleh Nabi Muhammad SAW diungkapkannya. Nah, begitu pula adalah Nabi kita Muhammad SAW mempunyai seorang pembantu yang kumpul dan bersama Nabi dari semenjak kecilnya. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah putra daripada Om um Sulaim. Bagaimana beliau ini? Ketika Nabi SAW datang pertama kali saat hijrah ke Madinah, maka kaum muslimin berlomba-lomba, berdatangan, berduyun-duyun kepada Nabi dengan membawa hadiah bermacam-macam. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa minuman, ada yang membawa uang dan sebagainya. Semuanya itu hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena ungkapan rasa gembira mereka kepadanya Nabi tapi, umur sulim ini orang tidak punya. Dia bingung, mau ngasih apa kepada Nabi Muhammad SAW ini. Maka kemudian timbul pikirannya yang sangat-sangat cemerlang dan jenius. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kelihatan Rasulullah, aku tidak punya apa-apa yang akan aku jadikan sebab menyenangkanmu. Tapi aku punya anak. Aku biarkan di tempat kamu pada siang hari untuk membantumu dan melaksanakan semua kemerluanmu, apapun kamu suruh dia. Maka kemudian diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati. Dan adalah sahabat Anas bin Malik bersama Nabi sampai selama 10 tahun lamanya. Dan dia termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu diantara sebabnya ini ibu yang Cerdas namanya. Meletakkan anaknya di tempat-tempat yang baik. Yang nantinya akan berguna bagi dirinya. Dan menjadi sebab jariahnya. Coba lihat. Setiap kita memandangkan dan meriwayatkan suatu hadis. Yang bersambung kepada riwayat sahabat Anas bin Malik. Ibunya dapat jariah Sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat nanti. Berapa banyaknya kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim itu Nah ini contohnya. Seorang yang cerdik. Tapi cerdiknya bukan urusan dunia. Cerdiknya dengan urusan akhirat sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. <tik> Al Kaysu Manda Nanfshu Wa Amila Lima badal maut. orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung amalnya dan tidak melakukan suatu tindakan maupun ucapan kecuali identik dengan kebaikan akhiratnya. <tik> Maka di sini Sayyidina'an Najib Marik itu selama 10 tahun bersama Nabi Muhammad. Maka dalam pikiran kita, tidak mungkinlah. Seseorang yang akan tinggal bersama Nabi selama 10 tahun, kemudian dia tidak melakukan suatu kesalahan. Tidak mungkin. Dinamakan manusia itu manusia. Likas teroti nisyanihi wa khoto'ih. Manusia itu dikatakan manusia. Itu karena manusia itu sering salah dan sering lupa. Nah, jadi tidak mungkin. Selama sebut tahun enggak pernah salah apalagi namanya juga anak kecil. Tapi subhanallah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "10 tahun aku bersama Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dan mengatakan kepadaku, "Kenapa engkau tidak melakukannya? Kenapa engkau tidak melakukan seperti yang aku perintahkan atau kenapa engkau melakukannya? Kenapa engkau tidak melakukannya atau kenapa?" Engkau melakukannya itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi saw. Bahkan pernah suatu saat Nabi saw itu memerintahkannya untuk membeli sesuatu. Akhirnya berangkatlah Anas bin Malik. Ketika berangkat, ternyata beliau bertemu dengan teman-teman kecilnya, namanya anak kecil. Ketika melihat sesuatu yang lebih dipentingkan itu kan kesenangannya sendiri. Sehingga Pak lupa, namanya juga manusia sering lupa kan Akhirnya Pak, sibuk bermain-main, Nabi nunggu Kok lama tidak datang juga, akhirnya dicari ternyata Serina Anas sedang main-main dengan teman-temannya Sehingga beliau mungkin lalai dengan keperluan yang diperintahkan Nabi SAW Apa yang doakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendekat dan memeluknya dari belakang Ditutup matanya Eh, dikatakan siapa ini yang pegang? Aku tahu ini ada Nabi Muhammad itu. Dari baunya, dari apa sikapnya dan sebagainya. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku lupa dengan apa yang kau perintahkan. Sekarang aku akan laksanakan." Jadi, Nabi langsung cuma begitu saja. Dipegang dari belakang, dipeluk. Lalu dipegang, "Siapa yo di belakang kamu yang pegang nih?" gitu. Ya. Eh, maksud dia ingat, ah, itu kan luar biasa. Dari malu sendiri. Tapi kalau semua kita marah-marah dia, Maka pasti. Nggak ada satupun di dunia manusia. Walaupun mentalnya baja sekalipun. Nggak ada mental baja sebetulnya. Mental itu perasaan. Masa perasaan berupa baja sih. Semua so, perasaannya itu seperti sekuat baja gitu. Artinya dari saking kuatnya mentalnya. Diapain aja dia sudah tidak berpengaruh. Tidak pengaruh lagi. Tetap saja dia itu tidak suka untuk dimarahi. Tidak ada orang yang suka dimarahi. Nah ini. Nah, jadi, diambil daripada cerita Nabi SAW tersebut tadi, dan juga tauladan yang diberikan kepada kita semuanya. Jadi ternyata, modal utama yang kita perlukan untuk menghadapi segala perilaku manusia, baik yang buruk atau sangat buruk, yang tidak enak maupun yang sangat tidak mengenakkan itu ternyata sifat sabar. Oleh karenanya sifat sabar itu diantara sifat-sifat mulia yang paling utama yang dikatakan di dalam Al-Quran, Inna mujawaf sabiruna, sabiruna ajarhum. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah Taala dengan pahala yang tidak ada batasnya. Ingatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menceritakan dalam hadisnya. Ketika seorang itu sudah berada di padang masyar dan selesai daripada hisab maka ditampakkan semua pahala-pahala yang dia kerjakan sebabnya di dunia. Ini pahalanya solat, ini pahalanya puasa, ini pahalanya sedekah dijelaskan dan diperlihatkan. Tapi ada perlihat, diperlihatkan juga pahala-pahala yang besar sekali. Lebih besar daripada yang ada. Tapi dia tidak tahu. Itu pahalanya apa yang disebutkan. Maka kemudian beliau bertanya. Orang itu bertanya. Gali Arab itu pahalanya apa? Maka beliau katakan. Itu adalah pahala sabarmu. Ketika diuji. Ketika dicoba. Ketika diganggu sama orang itu. Dan kamu sabar menghadapinya. Nah itu pahalanya. Sehingga kata Nabi SAW. Orang itu berangan-angan dalam dirinya. Andai kata dulu. Waktu aku di dunia. Dari mulai lahir sampai aku meninggal, selalu tertimpa cobaan dan musibah. Lalu aku sabar. Alangkah senangnya sekarang. Nah ini. Nah maknanya jadi kamu tidak tahu kebaikan itu sekarang kecuali apa nanti ketahuannya. Sehingga Allah Taala firman dalam Al Quran: فَأَسَاهَا أَنْتُ هِبْبُ شَيْئًا وَهُوَ شَرْرًا لَكُمْ وَأَسَاهَا أَنْتَ قَرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ Mungkin saja kamu itu senang kepada sesuatu di dunia ini, padahal itu tidak baik. Ya mungkin saja kamu itu benci kepada sesuatu, padahal itu baik untuk kamu. Nah, jadi, ternyata nanti manusia itu banyak yang geletek karenanya. Apa geletek? Geletek bahasa Jawa. Artinya kecewa. Kenapa? Tidak seperti yang dipikirkan. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kepada apa yang Ustaz sampaikan kemarin, bahwasanya ilmu itu ada yang pasti, ada yang tidak. Pasti, ilmu yang pasti itu yang datang dari Allah maupun Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kadang-kadang kalau orang itu tidak ada contohnya, maka dia itu tidak yakin ada contohnya. Ini cerita, cerita nyata. Kalau kamu melihat, kalau kamu disodorkan, keadaan orang yang usah ceritakan, kalian tidak akan sanggup. Dan tidak akan pilih. Kecuali kalau sudah merasakan akhirat baru mau milih. Masalahnya kita tidak bisa kembali lagi ke dun dunia. Apa yang Ada seorang wanita sholiha. Yang kawin dengan seorang yang sholiha. Kemudian saling mencintai antara keduanya. Dan seakan-akan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Nah, itu kan kata-katakan tambahan dari Ustaz. Sehingga apa? Sehingga akhirnya karena... Keadaan yang mendesak mengharuskan suami tersebut untuk pergi mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dan keperluan nafkahnya sehari-hari itu. Berangkatlah dia keluar negeri atau keluar kota. Sementara suaminya juga memikirkan istrinya. Istrinya ini adalah seorang yang sebatang kara, enggak punya ayah, enggak punya ibu. Coba berangkat dari sini kita sudah lihat bagaimana Keadaan sedihnya seorang wanita itu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka dia fikir, nanti kalau aku tinggal di rumah sendirian bagaimana keadaannya. Maka akhirnya dia punya pikiran, ya kalau itu aku tempatkan dia di rumah besarku. Bersama keluarga aku, saudara saudaraku. Tinggallah bersama mereka. Ketika tinggal bersama mereka, dan waktu yang lama ditinggal sama suaminya, Ya namanya setan itu kan nggak tinggal diam. Ya. Ada kesempatan, sekecil apapun pasti diguna gunakan. Makanya kita boleh menuruti setan dalam satu hal saja. Apa itu? Jangan ada sebuah kesempatan yang lewat kepada kita daripada kesempatan kebaikan kecuali kita laksanakan. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh setan, tidak ada kesempatan yang baik untuknya mengganggu manusia kecuali tidak akan dibiarkan. Nah, jadi filsafat setan yang bagus cuma satu aja itu kita harus menurut setan dari segi tidak membuang-buang kesempatan. Akhirnya apa? Merasuki saudara suaminya karena istrinya itu cantik. Akhirnya timbul rasa senang sampai ada kesempatan perduaan, maka kemudian di, dia ingin melakukan sesuatu yang diharamkan itu. Tapi istri ini salihah. Dia tidak mau. Dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya diancam. Kalau kamu tidak mau, aku akan laporkan kepada suamimu begini-begini. Enggak silahkan. Aku takut pada Allah. Akhirnya apa? Benar. Dia tidak mau memenuhi keinginannya sampai suaminya datang. Suaminya datang, kasih tahu sama adiknya. Kamu tahu? Masa istri kamu itu, waktu kamu pergi, dia datang ke kamarku. Lalu merayuku sehingga hampir saja aku akan melaksanakannya baik kalau dia nakut-takut kepada Allah Nah namanya juga ditipu se setan setan itu pintar benar begitu, gue benar dia lebih percaya kepada saudaranya karena dia tinggal di tempat keluarganya akhirnya pak, diceraikan Terai. dia mau kemana? Seorang wanita istri sendiri Gak ada orang tua Dia pergi keluar Akhirnya apa? Dia ketemu dengan seorang yang bijak Ketika dia melihat ada orang Perempuannya sendiri Dia tidak makan Sudah beberapa hari Dia meminta Maka diselamatkan Sudah kamu di sini aja Bantu aku Akhirnya dia membantu orang yang bijak itu Orang yang bijak itu orang yang soleh lagi-lagi, seperti tadi, ditipu. Suatu waktu, salah satu budaknya itu juga eh, termakan oleh tipuan setan melihat kecantikan dan kemolekan perempuan itu. Akhirnya pak Mau disetubuhi. Enggak mau dia. Dia bertakwa kepada Allah. Kalau tidak mau, aku akan bunuh anaknya tuan ini. Tetap dia tidak mau dia nggak bisa dipaksa dia takut pada Allah hanya dibunuh anaknya Tuhan itu dan kemudian dikatakan kepada Tuannya bahwasanya yang membunuh itu adalah perempuan itu datang Tuannya kaget melihat anaknya yang semata wayang ternyata sudah terbunuh dalam badan mati kaku hanya dikatakan oleh budanya itu yang membunuh itu adalah perempuan ini akhirnya apa ini dia bijak dia orang soleh akhirnya apa dia dilepaskan, dikasih sesuatu sebagai bekal di jalan. Walaupun dia sudah bersumpah-sumpah, aku tidak melakukannya. Tapi dia tidak percaya. Diusir lagi, jalan lagi sendiri. Sampai kemudian, melihat ada sekelompok orang yang sedang memukul-mukul orang, menyiksa orang. Ternyata, orang itu disangkanya atau di... Tuduh mengambil barang daripada orang tersebut. Orang-orang yang memukulinya itu. Akhirnya dikatakan kenapa dia kok dipukul kata perempuan yang soleha ini. Oh iya dia itu telah mengambil uang kami. Berapa uang diambil? Dua dinar. Kebetulan dia dikasih sama orang bijak itu dua dinar. Kasihkanlah dua dinar itu. Udah ini ambil dua dinar. Lepaskan orang itu. Akhirnya dilepaskan karena permintaan perempuan itu. karena uangnya sudah dikembalikan. Sudah akhirnya orang itu... Terima kasih kepada perempuan ini kan, Aha. maka kemudian keduanya itu dipastikan dia akan e, bekerja sama untuk berjualan. Oh baik silakan, ayo biar kita tidak tergantung pada orang dengan kamu tidak mencuri gitu maksudnya. Akhirnya baik kalau begitu kita harus pergi, jangan di sini kalau di sini kita nggak bisa. Oh siap katanya perempuan itu, kita mau pergi ke luar pulau gitu. Maka kemudian pada hari yang dijanjikan ketemu di pelabuhan. Katanya si orang itu, "Kamu naik duluan ke kapal." Naik tam sama, sama, enggak enggak kamu duluan, nanti aku menyusul." Ayah ya betul dia naik. Begitu naik langsung ditutup kapalnya. Heem. Nah, setelah itu orang itu enggak pernah muncul, tunggu-tunggu sabar dari mana orang itu enggak pernah muncul. Sampai di tengah laut Orang-orang yang ada di kapal itu kemudian mengajaknya untuk berbuat sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala. Maka dia tidak mau. Itu sesuatu yang dosa. Kamu harus mau karena kamu itu dijual kepada kami. Jadi ternyata orang tadi itu menjualnya dan dia mengakui ini adalah budaknya dijual. Akhirnya dia amatanggal Tidak. Nah, ketika itulah dia mungkin berdoa kepada Allah Ta'ala ya Allah Selamatkanlah diriku aku sendiri perempuan di tempat ini Semuanya laki-laki Subhanallah akhirnya Kapal itu karam Dan semuanya tenggelam Dan dia selamat Karena dia itu megang satu kayu Ketika pada waktu Suatu waktu Dia itu sudah berada di tepi laut Kelihatan sama seorang Dia heran kok ada orang yang ada di atas kapal dan keadaan tidak sadar tapi kok dia selamat gitu nah, akhirnya baris selamatkan selamatkan oleh seorang hakim di tempat itu nah diceritakan semuanya kehidupannya dia percaya di peristri senang dia bahagia bersama hakim yang bijak itu Fem, tapi nggak lama kemudian meninggal mem setelah meninggal Maka kemudian raja pada waktu itu bingung mencari-cari siapa penghantinya. Ternyata yang dipilih untuk penghantinya adalah perempuan itu. Kenapa? Dia seorang yang cerdas, seorang yang bijak, seorang yang adil dan soliha. Kemudian akhirnya apa? Dia menjadi hakim. Subhanallah ketika menjadi hakim, orang-orang yang pernah terkait dengannya itu datang kepadanya. Datang suaminya. Yang dia itu mengadu. Lalu dia katakan, hai laki-laki, ketahuilah lah. Bahwasanya istrimu dulu itu, dia tidak salah. Tapi saudara kamu ini, dia itu telah menuduhnya. Dan aku adalah istrimu itu dulu. Tapi aku maafkan kamu dan aku maafkan adikmu itu. Kemudian, datang orang yang bijak itu dengan budaknya. Kasih tahu kepada orang yang bijak itu. Ketahuilah bahwasanya aku tidak membunuh anakmu. Yang membunuh anakmu itu adalah budakmu itu dan kamu harus dipenggal kepalanya karena kamu telah membunuh orang. Kemudian dan kamu yang telah menjualku di kapal, kamu telah menjualku, kamu telah membuat kezaliman dan aku juga maafkan kamu. Sehingga apa? Di saat itulah kemudian itu menjadi orang mulia, menjadi seorang yang diambil keberkahannya sampai kemudian meninggal dunia. Nah, itu orang yang baik, orang yang sabar pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Suaminya ingin kembali lagi kepada yang gak mau dia Kenapa? <Syukur> suaminya sekarang itu adalah seorang hakim yang soleh Sehingga dia ingin berkumpul dengannya kelak di surga Pem. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan sifat kesabaran Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang sabar Berahlakul karimah Mudah untuk berahlak yang baik dan meninggal dalam keadaan akhlak yang baik menjadi tabiat kita. Allahazim ya, laquniyatinsaalihawala mersosale alfatihah.